Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalam Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika la ilaha illallah wal mushol. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa anadina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Abi Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di Sabtu pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula kita diizinkan untuk muda rosah bersama-sama mengkaji eh, kajian yang rutin disampaikan oleh Ustaz Dr. Abbas Mansur Temam dan saya sebetulnya adalah sama murid beliau kalau murid dikatakan jika masih kurang ilmunya nanti kita tanya sama gurunya begitu. <guluh> warahmatullahi wabarakatuh kita teruskan saya di, sam, diamanatkan untuk menyampaikan meneruskan ayat yang ke 78 79 nanti dan 80 mungkin kemungkinan. Qul Allahumma a'udhu billahi min ash-shaytani roji'i masya Allah rahmanal rahim. Womnhum kummiyuna la yalamuna al-kitab illa amaniyya wa inhum illa iyalunnun fawailun lilladzina kutubun alkitab bi-aidihim thumma yakuluna hadha min indillahi liashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wawailun lahum mimma iyaqsibun Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan wa minhum dan diantara mereka Ummiyuna, diantara mereka itu siapa di sini adalah ahlul kitab Yahudi Waminhum, dan diantara mereka Ummiyuna, orang-orang yang umi Ini sifat juga yang Disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dikatakan Rasulullah adalah seorang yang umi Nanti akan diperjelas apa itu umi La ya'lamunal kitaba Yaitu ummi itu layak lamun alkitab, mereka itu tidak mengetahui alkitab. Orang-orang yang telah diberikan alkitab, yang telah diturunkan kepada nabi Musa, mereka itu ternyata layak lamun al-kitab tidak mengetahui tentang alkitab. Illa amaniah, ya. kecuali angan-angan mereka, prasangka mereka persepsi mereka tentang sesuatu wa inhum illa yadunun dan sesungguhnya mereka illa yadunun kecuali mereka itu zon berprasangka kalimat zon ini sering kita mendengarnya zonah yadunun ya kan husnuzon suuzon ah jangan suuzon kan gitu bahasa kita nah jadi ini bisa kita pahami juga yadunun ya zunna ya zunnu ya zununa kenapa ya zununa karena ini jama ya zunnu berprasangka ya jadi wahir wa inhum illa ya zunun mereka itu berprasangka hanya mengkira-kira tentang Alkitab mereka hanya mencoba mereka-reka apa itu Alkitab isinya maka kata Allah subhanahu wa ta'ala fawailul Ya maka neraka wailah lilladzina yaktubun kitab bagi orang-orang yang menuliskan alkitab nah ini lebih diancam lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya salam wa rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala mengancam lagi kepada orang-orang fawailu -orang. lilladzina yaktubun kitab. justru kata Allah dan maka neraka wailah untuk orang-orang yaktubun al-kitab yang menuliskan al-kitab bi-aidihim dengan tangan-tangan mereka thumma yakuluna hadha min indillah lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau la'anatnya la'anatnya wail. karena kenapa? mereka itu menuliskan sesuatu dan mereka katakan inilah dari Allah subhanahu wa ta'ala ancamannya seperti itu apalagi kalau eh, sekarang banyak bertebaran orang ini ada dalilnya ini ada dalilnya dan ternyata dia tidak memahami bahwa itu memang bukan dalilnya tapi selalu dinisbatkan ya, ngeri juga gitu ya ini juga sudah diancam ketika dia mengatakan ini dari Allah gitu Ya sekarang terkadang karena kebutuhan sesuatu Orang selalu menisbatkan Nah, Terus kalau begitu kita sekarang boleh tidak Mengambil ayat-ayat Untuk kepentingan-kepentingan yang kita inginkan Boleh asal kita membacanya betul-betul Kita ingin membaca tentang apa, bab apa Kita ada masalah tentang bab apa Kita searching, kita cari Ayat-ayat yang berkenaan dengan bab itu dan para ulama juga berbicara tentang itu jadi bukan dulu pendapat kita jangan mendeparkan pendapat kita menafsirkan seolah-olah itu bagian dari itu nah itu yang gak boleh tapi kita mesti membacanya bagaimana para ulama menafsirkan tentang itu menggunakan ayat itu, itu. karena ancamannya seperti tadi fawail hadha min indillah ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala liyashtaru bihi tsamanan qalila untuk membeli bihi tsamanan qalila menjual belikan ayat tsamanan qalila ya dengan harga yang murah ya yang sedikit fawailullahu mimma katabat aidihim wa wailullahu mimma yaksubun maka kata Allah subhanahu wa taala naraka wail Lahum untuk mereka Mimma katabat aidihim ya, Dari apa-apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka Wa wailul lahum mimma yak sibun Dan juga nara wail untuk mereka Mimma yak sibun dengan apa-apa yang mereka usahakan Dalam hal ini Kita akan mencoba untuk Membuat cara berpikir kita Tentang kebenaran orang Yahudi, kebenaran Ahlul Kitab. Di sini akan kita lihat kalau ada Ahlul Kitab dan orang mengatakan, "Oh, bahwasanya Ahlul Kitab masih ada orang Nasar dan sebagainya, iya Ahlul Kitab," ya. Dan mereka benar. Kita akan lihat di sini kebenaran itu. Ya. Kebenaran itu akan terlihat dengan ayat ini, dalil ini. Maknal ummi. Kita masuk kepada maknal ummi. <coughs> Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ Dan di antara mereka ada yang ummiyun. وَمِنْ أَهْلِ kitab Yaitu orang-orang dari ahlil kitab. min لِتَفْرِقِ Kalau min itu adalah untuk membedakan dari sekian banyak ya waminhum dan diantara orang-orang ahlul kitab maksudnya minhum itu adalah wamin ahlil kitab dari ahlul kitab qolahum ya, mujahid mujahid berkata wal ummiyuna jam'un ummi ummiyun itu jama' dari ummi, kalimat ummi satu ya. ummiyun itu banyak wa huwa roju' al-ladhi la yuhsinul kitabah yaitu orang-orang la yuhsinul kitabah tidak bisa menulis, tidak mendapatkan nulis, tidak tahu menulis ya. Qalahu Abul Aliyah war Rabi wa qadad Ibrahim annahi wa ghairihi wahidun wa huwa lahir fi qaul taala la kitab ya dan berkata yang lainnya Abu Aila war Rabi wa qadad Ibrahim annahi ya dan yang lainnya yang disebutnya qaulullah taala la ya'lamunal kitab tidak tahu alkitab ay la yadruna mafihi jadi orang-orang yang kata Allah la ya'lamunal al kitab itu orang-orang la yadruna mafihi tidak tahu apa-apa yang ada di dalam alkitab itu Tuh. jadi dahulu saja Allah menyebutkan bahwa ahlul kitab itu tidak tahu gitu isinya tentang Alkitab, dulu saja Allah sudah menerangkan dari dulu itu mereka sudah tidak tahu tentang Alkitab. Laidru <tik> nafima, laidru nafihih. Yeah, Walihada fisiqatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga oleh karena itu dikatakan sifat Nabi Muhammad itu annahu ummi umi. Ah, ya. Jadi dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad juga ummi. Ummiyun kan kalimat ummiyun. Kenapa Nabi ini dikatakan ummi? Li'annahu lam yakun yuhsinul kitabah. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam juga lam yakun yuhsinul kitabah, tidak bisa menulis. Ya. Tidak bisa menulis kama qala ta'ala seperti ucapan Allah atau ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik illar mubtilun wama kunta tatlu min qablihi min kitabin jadi wahai Muhammad engkau tidak pernah dibacakan tentang Al-Qur'an sebelumnya artinya Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu itu bukan artinya direka-reka sebelumnya sudah disampaikan dulu gitu lo kabar Rasulullah tentang wahyu itu ya Wala tahu tu biaminik juga engkau tidak bisa men, belum engkau pernah menuliskan tentang itu dengan tangan engkau, gitu, ya. Wala tahu tu biaminik il idhar lartab mubtilun, ya. Inilah yang akan membuat diragukan diragu oleh orang-orang yang suka membuat kebatilan. Artinya kalau orang-orang yang membuat keraguan selalu bilang itu buatan nabi. Muhammad Al-Quran ya itu tulisan Nabi Muhammad bukan Nabi mereka bilang Muhammad mereka juga pernah bilang Nabi nah, itu tulisan Muhammad itu ucapan Muhammad nah inilah yang akan menguatkan bahwa Rasulullah s.a.w. tidak pernah baca dan menuliskan begitu artinya artinya Rasulullah kenapa disandingkan disandarkan eh, eh, sifat ummi ini supaya jelas bahwa Rasulullah SAW sebelumnya tidak pernah tahu yang namanya menulis nah kalau begitu apakah mengurangi ya kan keberadaan Rasulullah seorang Rasul, kok seorang Rasul tidak bisa menulis itu menjadi pertanyaan lagi tuh bagaikan misi nah, kalau begitu layakkah jadi pemimpin kalau itu layakkah menjadi seorang Rasul nah ini juga bisa menjadi syakwah itu menjadi keraguan juga kalau begitulah kalau gitu. Kok diangkatnya rasul yang ummi gitu kan? Justru, ya. Justru di, di, dikatakan lagi dengan tafsir yang lainnya bahwa dikatakan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa ummi gitu ya? Kenapa ummi justru akan menguatkan keberana keberadaan wahyu itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan yang datang dari Rasulullah, tulisan Rasulullah karena Rasul enggak bisa menulis dari sebelumnya. Ataupun dari sebelumnya memang enggak pernah disampaikan tentang itu. Kalau kita ke anak nebisikin dulu, "Nak, ini begini minta sampein." Nah, itu yang bisikin itu sebelumnya. Nah, Rasul itu ummi gitu kan. Makanya wahyu itu langsung diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang justru tidak bisa membaca dan menulis. Supaya apa? Yakin bahwa itu dari Allah. Buktinya Rasulullah bisa ya menyampaikan lagi dan keberadaan wahyu itu disampaikan menjadi jawaban-jawaban atas kejadian-kejadian bahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat waktu itu. Nah, itu ya kelebihan supaya itu. Wa qala Ali salatu wassalam inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu kata Rasulullah sendiri bahwasanya inna ummatun sesungguhnya umat ummiyatun umat yang ummi ya yang ummi la naktubu wa la nahsibu tidak menulis ya tidak menghitung enggak bisa menulis enggak bisa menghitung asyahrun asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha al-hadis jadi kata Rasulullah umat yang ummi itu tidak bisa menulis tidak bisa menghitung oh, Assalamualaikum sudah sampai Ustadz Hai Ayo Hai Ayo Barakallah Ayo Hai Hai jadi umat yang ummi ini memang Kata Rasulullah, disipakan lanak tubuh, walanah sibuk. Kita ini tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Asy'ruha kata wahha kata bulan begini, bulan itu, bulan enggak bisa. Ya. Gak bisa nulis itu, gak bisa membaca itu, kayak umi itu. Al hadis. Aye. La naf'takir fi ibadatina uamawaki tihaila kitabin wala hisabin. Jadi kita ini tidak bergantung ibadat kita, ibadah-ibadah kita ini, ya waktu-waktunya kepada tulisan dan juga hitung-hitungan. Ya. Jadi Rasulullah bukan sebelum sebelumnya ibadah yang diberikan oleh Allah itu bukan, artinya dia ditul, ada tertulis sebelumnya Rasul memang dia adalah ibadah itu datangnya wahyu ibarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Ya. Bukan memang Rasulullah yang menulisnya. Qala taala huwa allazi ba'atsa rasulan minhum. Maka kata Allah huwa allazi dan Allah Subhanahu wa taala yang ba'atsa telah mengutus fil-ummiyina rasulam minhum Ya, dari golongan orang-orang yang ummi ini minhum dan mereka itu rasulan seorang rasul Ya, maka diutuslah rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tafsir amaniya, tadi wa minhum ummiyuna layanamuna alkitaba illa amaniya wa qala ta'ala illa amaniyya qala adh-dhaq an ibni abbas fi qawlihi illa amaniyya yaqulu ila qaulan yaquluna bi afwaihim kadhiba jadi orang-orang ahlul kitab dulu saja sudah menulis mengatakan qaulan yaquluna bi afwaihim mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka qaulan ya Kazibah ucapan-ucapan kebohongan tuh, jadi ahlun kitab itu dulunya sudah begitu bagaimana sekarang, kalau misalnya sekarang orang masih meyakini ada sampai perbandingan agama apalah, begitu ya dibanding-bandingin, gitu ya akhirnya, kalau di mohon maaf di perguruan-perguruan tinggi yang konotasinya Islam justru artinya mereka malah meyakini bahwa itu adalah juga benar, gitu kan nah kalau melihat ayat ini dijelaskan bahwa justru mereka juga dulu dulu saja sudah kaliba sudah bohong nah kalau begitu permasalahannya permasalahan di mana di keyakinan dan keimanan tentang wahyu itu kalau mereka kan di mohon maaf di kampus-kampus kan ketika saya juga di sana pernah di di Jakarta kuliah sebelum ke Sudan ya kita juga ketika ingin membahas tafsir apa tidak boleh meyakini sesuatu dulu tetap harus berawal dari kekosongan itu. Jadi kalau kita seorang muslim meyakini, eh oh, enggak ya, bisa itu kata dia. Jangan dulu dari situ gitu lo membahasnya. Ya makanya akhirnya akan dibawa oleh arah, arah yang tidak benar itu karena begitu. Tidak boleh dulu dengan keyakinan apa yang ada di dia. Nah, padahal lihat Abu Bakar Umar ya ketika turun wahyu langsung aman tuh saya beriman saya meyakini bahwa saya ketika apa yang kata apa yang dikatakan Rasul Rasul sampai saya angkatan ya adalah benar ya artinya tidak harus realistis gitu loh kalau wahyu itu tidak harus sampai kita ini bagaimana saya masih apa sih ini, kita atasi, gitu untungnya apa gitu terus bagaimana diralis tidak semua ayat juga mesti digituin tidak semua yang namanya ayat wahyu itu realisasinya begini drastisnya begini tidak makanya kata-kata aku beriman saja sudah titik gitu Nah itulah pondasi hal iman ketika berbicara iman wakila illa amaniya yataman naunaha biha yaitu berangan-angan ya kuala mujahid lalu mujahid mengatakan innal ummiyina alladhina wasawfahumullahu ta'ala an-naum laif minal kitab alladhi anzalallahu ta'ala ala Musa syai'a nah lalu Mujahid ya Mujahid juga seorang fasir Mujahid mengatakan innal ummiyina sesungguhnya orang-orang ummi ini alladzina wasafahumullahu ta'ala yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala annahum sesungguhnya mereka layaf kahuna minal kitab. mereka tidak paham tentang alkitab tuh alladhi anzalallahu ta'ala ala musa syai'a yang diturunkan kepada nabi musa sedikit pun nah tuh. jadi mujahid itu akhirnya berkesimpulan bahawa orang-orang ahlul kitab ini layaf kahuna tidak paham dengan apa yang diturunkan kepada nabi Musa, kalau mereka mengatakan bahwasanya mereka juga sama ya dari Nabi Musa gitu kan. Tapi justru ini dibantah ya. Tidak paham. Walakinnahum oh. yatakharrasunal kadziba wa yatakharrasunal abathila kadziba wa wizra. Justru mereka itu mencoba untuk ya menelurkan kebohongan. Kebatilan. Kebohongan dan wisro dan juga kerusakan. Ya mereka hanya begitu saja, gitu ya. Watan fi hadal mauzuhu wa taqlukul kadi wa ta'hrisuhu wa qaulamujahid. Wa inhum illa yazunun. Ya kata Mujahid. Wa inhum illa yazunun. Mereka itu kecuali hanya untuk yazununa mengkira-kira. Yakzibunak mereka berbohong. Waqalah kata dahwa buailah Warabi yadununa Billahi zonuna biqoirilhak. Nah ini ya mereka ini mengira-ngira, ya, mengira-ngira, memprediksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala zonuna biqoirilhak dengan perkiraan yang biqoirilhak tidak benar dengan pikiran yang tidak benar jadi konsep dari awal sudah jelas ketika Allah menurunkan Alkitab kepada Nabi Musa pengikut waktu itu pun sudah banyak menyelewengkan sudah membuat kebohongan-kebohongan waktu itu apalagi kalau sampai turun sampai ke masa sekarang ini berarti sudah sekian banyak kebohongan maka kalau kita lihat ya zair naik ya siapa zakir naik zakir naik maksudnya mereka zakir naik betul-betul membaca itu semuanya dan memang berawan bukan dari seorang muslim kan dia bukan seorang muslim dia masuk Islam dan akhirnya mendalam. Menemukan itu semuanya. Diceritakan bahwasanya sesungguhnya di Alkitab itu ada akan datang nanti seorang nabi-nabi nama Nabi Muhammad itu dihapus oleh mereka. Nah, tentang di situ sesungguhnya diharamkan babi, khamr sebagainya kata Zainai, kan, Sesungguhnya itu tidak ada, tidak diungkapkan. Tapi ada sebetulnya itu. Nah, jadi mereka itu yang tubun alkitab, mereka menuliskan itu semuanya untuk kebohongan. Lalu selanjutnya, Wa Wa'ilul liha ulail Yahud al Muharrifin. Narakah wela untuk ha Yahud untuk orang-orang Yahudi al Muharrifin yang telah melenceng. Qaulu Taala fa'ilulilladine yang tubun alkitab baidihim. Tumpa yaqooluna hada min indillahi li ashsharubhi thamanan qaliilah al ayah. Maka narak awalah lilladinek tubun al kitab. Orang-orang yang menuliskan al kitab bi aidihim dengan tangan-tangan mereka tumpa yaqooluna. Lalu mereka mengatakan hada min indillah. Inilah dari di sisi Allah. Inilah dari Allah. Padahal bukan dari Allah. Jadi bohong liyashtaru bihi tsamanan qalila ya untuk diperjualbelikan dengan harga yang murah haula'i sinfun akhar minal yahud wa du'at ila dholal nah itu juga golongan sebagian golongan dari orang-orang yahud wa du'atun ila dholal mereka juga du'at katanya dikatakan mereka juga pendakwah tetapi pendakwahnya kepada ad-dholal ya dholal pada ke kesesatan ya. lalu ada kajian bagus usaha manusia ini hanya ada dua kalau semua orang berusaha ada yang jadi ini, jadi ini, jadi ini ternyata usaha manusia itu hanya dua yaitu usaha dalam jalan yang hak, usaha dalam jalan yang batil apapun usahanya apapun jabatannya ya. Nah, dia ulama, ya, dia duat, di sini duat ya, dia duat, ya. Berusaha ya untuk menyampaikan yang hak atau ya batil. Kalau yang hak dia bersumber dari Al-Qur'an, wal batil ya dari waswas setan, dari setan. Ya. Nah, makanya kalau di sini dikatakan bahwasanya mereka wahum duat, mereka juga duat ila dhalaalah tetapi duatnya kepada at-tana, kepada yang menyesatkan. Banyak sekali di hari-hari ini ya, orang-orang yang banyak mempelintirkan permasalahan-permasalahan yang hak dibawa ke yang dolan. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita sekarang sudah punya prem bahwasanya kalau lah mereka beranggapan bahwa kitab yang sebelumnya yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ahlul kitab itu pun muharrafah ya itu pun sudah melenceng di sini ya muharrifin itu sudah melenceng karena kenapa karena mereka juga tidak paham ya. tidak paham apa yang dibawa Nabi Musa itu Ya karena mereka coba memerangi Nabi Musa gitu ya Bahkan Sampai ingin membunuh Nabi Musa Ya itu. Wal kadiba ya, Allah, Wa akla amwalan nasa bil batil Ya mereka berbohong Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Wa aklu amwalan nasa bil batil Lalu juga mereka dibaratkan uaqla amwal an batil yang mencaplok harta manusia ya, dengan batil wa wailul wa wail wa ya maka mendapatkan wail halak hancuran bagi orang-orang tersebut wa hiya kalimatun masyhurah fil lughah wa qala az-zahri akhbarana ab Ibn abdullah Ibn Iba Al Ibn Abbas, anhu kata, ya makhluk muslimin, kaif tazaluna ahlul kitab anshiyin wa kitab Allah ala Nabihi ahdath akbar Allah, takrauh Jadi kata Ibn Abbas, anhu kata, ya makhluk muslimin, wahai semuanya orang-orang muslimin, kaif tazaluna ahlul kitab. Bagaimana si kalian ini bertanya kepada ahlul kitab, ya? Kepada Ahlul Kitab anshain ya, tentang sesuatu wa kitabulloh la anzalahu ala nabihi ahdat. Nah, sedangkan kitab yang diturunkan kepada nabinya mereka perbaiki mereka buat-buat gitulah. Kenapa kita bertanya kepada Ahlul Kitab sedangkan Ahlul Kitab itu? Kitab yang mereka buat itu juga yang ditemukan kepada Nabi Mereka mereka tambah-tambah mereka buat sendiri gitu loh Ahdas Kan lucu Kan lucu Nah Kalau Kalau kita meyakini Itu Orang-orang tadi kita sudah Orang-orang terdahulu sudah membuat Ahdas Sudah membuat-buat tentang Alkitab berarti kita ngapain lagi ya menanyakan hal itu hal-hal tentang agama kepada mereka bahkan Umar satu hari Rasulullah ya melihat Umar Umar itu sedang memegang pelampak hormat itu ya kata Rasulullah itu apa Umar ini eh, kitab yang dahulu akhirnya Rasulullah saw marah pada Umar apakah tidak cukup aku yang diturunkan ya bahwasanya Rasulullah sudah diutus dan Rasulullah itu khotimun nabi seorang nabi yang terakhir ya yang melengkapi dari semua para nabi lalu Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Qur'an ini adalah penyempurna dari semua Alkitab jadi sudah tidak perlu lagi kita ingin melihat-lihat namanya Alkitab nah ya apalagi kalau kita kita sekarang ini Baca Al-Quran aja belum tamat istilahnya Kita memahami Al-Quran saja Belum bisa ya. Apalagi kita pengen mencoba untuk mencari-cari Gimana sih diagamalin kebenarannya Kita coba ingin membanding-bandingkan Padahal PR kita Kita memahami Al-Islam dengan harusnya dengan Kita dengan Al-Quran yang sudah ada ini Wahdahku, <Sessus> Wahdahsakum Allah Taala An ahlul Kitab bedalu Kitab Allah, wajiruhu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan anak ahlul Kitab. Sesungguhnya ahlul Kitab bedalu <Sessus> Kitab Allah. Mereka telah mengganti Kitab Allah Subhanahu Wa Taala, wajiruhu, dan juga telah merubah-rubahnya. Ya. Mengganti, merubah, mengganti, merubah. Kalau mengganti itu sesuatu yang ada, ada ditiadakan. Kalau merubah sesuatu yang sudah ada dirubah-rubah. Ditambah-tambah itu merubah. Ya, Jadi ada mengganti ada merubah. Iya Kalau yang cocoknya diganti, diganti oleh mereka. Yang cocoknya dirubah, dirubah. Itu. Dirubah. Makanya kalau yang belajar tadi saya katakan perbandingan begitu agama itu kalau yang salah itu akhirnya berkeyakinan bahwasanya mereka juga benar gitu ya membenarkan bahwa pemimpin yang yang mohon maaf non ini muslim juga benar gitu kan hal seperti itu adalah pemikiran yang salah gitu ya pemikiran yang salah meyakini sesuatu yang di luar kebenaran al Islam Ya kita seorang muslim itu tidak boleh berwala kepada orang kafir kan tidak boleh. Dengan perdebatan para ulama sebetulnya masalah itu ya bahkan sampai ke titik terakhir e, e, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya pemimpin muslim ya yang zalim lebih baik daripada pemimpin yang kafir baik. Kenapa alasannya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan keislamannya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah lagi, membenarkan cara berpikir dia, kezaliman dia. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Nah. Liya syarubihi thamanan koli. Afala yanha akum maja Ya apa laian hakum maja'akum alilmu an masaa'ilatihim ya jadi ketika kita bertanya kepada ahlul kitab maka mereka itu tidak akan bisa memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan kalian sebetulnya gitu kan tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan permasalahan-permasalahan kalian jadi seorang muslim tidaklah baik tidaklah boleh bertanya ya hal-hal yang uh, berkenaan dengan hal agama itu peribadatan hal-hal yang yang uh, sifatnya urgen kepada orang-orang ahlul kitab kepada non-muslim jadi sebaiknya kita tetap segala sesuatu bertanya jangan ke ahlul kitab jangan bertanya kepada ahlul kitab Walau Allahi mara'ina minhum aha dan. Qaula s'alakum sa anilladhi anzal alaikom. Rasul Bukhari. Al hasan ibnu Abi Husain Al Basri. Al Thaman apa Qaliila. Ah Al Thaman al Qaliila al Yadu Riha. Ini nggak ini ni di sini nggak jelas kita teruskan. Pokoknya itu dengan harga yang murah. Wa qala qaulullah ta'ala fawailul lahum mimma katabat aidiihim wa lahum mimma yaksibun. Kalimat fawailul, ayat yang mengatakan fawailul lahum mimma katabat aidiihim wa lahum mimma yaksibun, maka ka'wal untuk mereka mimma katabat aidiihim dengan apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka wa wailau mimma yaksibun dan juga neraka wailah untuk setiap apa-apa yang mereka kerjakan ay fa wailahum mimma katabu bi aidihim minal kadhib ya maka neraka wailah untuk mereka mimma katabu bi aidihim ya dengan apa-apa yang ditulis oleh tangan mereka minal kadhib dari kebohongan-kebohongan itu wa wal buhtan wal iftira ya dari kebohongan dari kesesatan ya, dari uh, membuat dholal seperti itu wa wailuhum minal minal jadi juga neraka welah dengan apa yang mereka uh, mereka makan ya minal minal hassah yaitu dari dari hassah uh, itu riba ya dari sejenis riba. Jadi neraka wel dari apa yang mereka tulis juga mereka ucapkan dan mereka makan ya. Kama <tutusan> qala ad-duhaq, <tadi> Ibnu Abbas berkata, "Fawailul <tutusan dengan> lahum, <them> neraka wel untuk mereka. Yaqulu fal al adzabu 'alaihim minal minal min alladziina katabu bi aidihim min dalikal kadzib." maka maka azablah untuk mereka min alladziina katabu bi aidihim. Dari orang-orang yang kata Bibi Aidihim dengan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka minta dikaligat Dari itu kebohongan. Wauil lah mimmayaksi bun yakuul mimmayakuna bihi mina nas asuplah wauil Jadi betul-betul neraka wailah untuk mereka golongan-golongan yang menuliskan tentang ayat-ayat Allah dengan kebohongan juga dengan apa-apa yang mereka ucapkan dan juga neraka wailah untuk apa-apa yang mereka kerjakan. Inilah ya, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul kitab yang kadziba, yang berbohong. Ya, yang berbohong saya lagi, neraka wailah untuk ahlul kitab yang waktu itu berbohong. Yang menuliskan segala sesuatunya bahwa ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala padahal bukan. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak Rahimahkumullah Ini sudah menjadi Cara track berpikir kita Supaya kita jelas ya Orang-orang ahlul kitab Yang dahulu banyak sekali Di antara keulangan mereka Bahkan duat mereka Para da'i mereka Ustadz-ustad -ustad mereka ya Yang menuliskan segala sesuatu itu Dipleset-plesetkan Diplintir-pelintirkan Disalah-salahkan Karena kenapa? Mereka ingin mendapatkan keuntungan. Ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan sesuatu yang dianggap baik untuk mereka. Dan yang tidak baik, tidak enak untuk mereka dihapuskan. Nah, itu kebiasaannya. Nah, oleh karena itu, kita juga sekarang, kita tidak boleh berpandangan kepada Al-Quran, ketika ayat ini cocok untuk kita, kita ambil. Dan juga ketika kita tidak cocok, kita merasa ini tidak cocok buat kita, ini juga tidak boleh. Ya. Nah, atau para ulama mengatakan kalau kita tidak mampu melaksanakan satu ayat perintah Allah, bukan kita mengatakan bahwa itu bukan ayat. Tetapi kita mengatakan ya Allah, kami belum mampu untuk melaksanakan ayat tersebut. Sama juga seperti kewajiban-kewajiban kepada kita, ada kewajiban-kewajiban yang kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak berusaha dan tidak menyaksikan bahwa itu kewajiban. Contoh, terkadang kita lupa haji misalkan, karena kita sudah merasa miskin tidak punya uang, kita tidak memikirkan tentang haji itu. Betul ketika ditanya coba rukunnya dibaca dia paham, oh iya bagian dari rukun katanya. Tetapi adakah kita keinginan untuk mencoba meyakini bahwa itu adalah bagian dari rukun sehingga kita ada usaha-usaha untuk menguatkan bahwa itu ada perintah Allah kalau usaha itu kan harus ada aksi kan harus ada aksi paling tidak kita selalu meniatkan haji ya Allah ia adalah bagian dari perintahmu ia adalah rukun karena orang-orang merasa bosnya dia tidak mampu sudah lupa dan banyak keajaiban keajaiban. Ketika orang-orang yang tidak mampu meyakini sesuatu, dia menabung, menabung, menabung, bisa berangkat toh. Banyak dan saya ketika bawa jemaah haji sampai ada orang perkampungan yang nunjau di sana ikut wahan plus plus plus plus wahannya itu sama saya itu. Yang silat kata depan harom langsung paling atas hotelnya kita. Saya bingung. Ini kalau ngelihat jamaah itu emang terlihat gitu berkelas semua gitu kan. Ini ada orang sudah tua dan kelihatan orang kampung gitu ya terlihatlah, mohon maaf, maaf saya kita bisa melihat gitu. Saya tanya bapak eh, mohon maaf keluarga yang bapak ini bukan ya. bukan juga orang tuanya bukan katanya. Subhanallah saya dihajikan oleh bapak ini dihajikan itu kan di luar nalar di luar tadi suatu ya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini makul atau ini masuk akal atau tidak uh tidak masuk akal kalau kita miskin harus berhaji nah itu jangan sampai masuk ke ranah pemikiran kita ya nah sama seperti bapak ini ternyata saya tanya saya dihajikan bayangkan orang dihajikan wnh plus yang mahal mungkin orang yang menghajikan ini melihat situasinya dan dia ridho dan kan, sudah karena itu digerakkan oleh Allah SWT muata pekerjaannya marbut ternyata digerakkan orang untuk menghajikan, nah, itulah ya terus ya, mohon maaf, ada lagi jihad, bisabilillah kenapa kita selamatkan bahwa jihad itu sudah tidak ada Jihad itu waktu masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Nah itu juga sama kita tidak boleh mengatakan bahwa itu sudah tidak ada. Tidak ada ayat yang terputus, tidak ada ayat yang itu sudah usang gitu kan, sudah tidak digunakan lagi. Sama kalau kita bilang bahwa itu usang, kita sudah tidak mengimani lagi satu ayat dan tidak boleh kita mengatakan itu. Bahkan kita tidak boleh harfan, ya tidak boleh bohong, tidak boleh tidak, boleh, tidak mengimani satu hurufun, tidak boleh maka itu pun sama, itu warid maka dalam hadisnya ya, bahwa kita selalu mencoba untuk menjaga niat ya kita selalu, ya Allah jihad itu adalah bagian dari rukun, dia adalah bagian dari Islam gitu kalau masuk satu saat ya kan kita harus berjihad di jalan Allah, kenapa tidak, jihad yang hakiki ya, kalau sekarang kita semua sudah paham lah, kita bersung-usung berusaha, ini mujahid, seorang dokter dengan, eh, ininya dia bisa berjihad dengan dokternya, betul, tapi situasi jihad juga aslinya al-hakiki, itu jihad semasa Rasulullah SAW itu memang kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang kafir bagaimana sekarang kalau sudah umat ini dicabik-cabik, bagaimana kalau sekarang sudah umat ini diporak-porandakan kalau kita tidak terenyuh dengan itu orang-orang sudah membantainya seperti itu, kalau sekarang di Suriah Alepho itu sudah luar biasa dihabiskan umat sunninya seperti itu, itu. Belum lagi kita di Indonesia yang ya semakin hari ini akan berhadapan dengan hal seperti itu, maka niatnya itu adalah niat jihad itu harus ada. Kalau kita hanya misalkan perang seperti begitu, ya mohon maaf. Betul lah ingin mendapatkan gelar pahlawan bisa jadi, ya kan. Tetapi niat jihad dalam jalan hak memerangi kebatilan memerangi hal yang mungkar yang akan mereka juga menghancurkan al-islam ya. mereka juga akan menindas al-islam maka disitulah ya, niat jihad-jihad kita kita pelihara memang sekarang belum ada hukumnya karena kita belum ada waliul amr ya, belum ada pemerintahan yang memang yang menggerakannya sebagai itu tapi. Untuk sementara ulul amr kita adalah masih banyak orang-orang ulama, masih banyak banyak orang-orang soleh, pemimpin-pemimpin kita yang baik, yang masih bisa memetakan bahwa ini adalah benar, ini adalah salah, ini adalah musuh kita, ini bukan. Itu sudah ada sekarang, masih ada orang-orang seperti itu. Hanya saja kesatuan itu belum belum tercapai. Maka belum ada sekarang perintah, ayo kita ini itu belum ada. Itu ya. Tetapi kita masih wajib untuk menjaga niat kita. Jadi hal seperti itu terkadang terlupakan oleh kita. Nah, Lalu juga kita mengabaikan hal-hal yang seolah-olah sederhana contoh. Ya kalau misalkan katanya hafal Al-Quran biarin deh untuk orang-orang yang eh, Hafiz, Imam Masjid sebagainya. sebagainya. Kenapa kita tidak mencoba untuk mengazamkan niat kita, kita juga seorang muslim ya kita juga tetap harus hafal Al-Quran, ya harus memperbaiki ibadah-ibadah kita, harus ngaji dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itu, ya hal seperti itu jangan sampai hilang, ya jangan sampai lepas dari pemikiran-pemikiran kita, saudara kita, keluarga kita. Maka saya selalu menyampaikan kepada keluarga dan sebagainya bahwa rukun-rukun yang inti Bukan kita harus lupakan karena kemiskinan, ketidakmampuan tidak. Tetapi ia ada tetap, sebagaimana mestinya. Niatkan itu, kuatkan itu. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan. Kalau kurban di Jakarta ada seorang yang pemulung kan bisa berkorban Kan hanya heboh, se Indonesia hebohnya masuk TV dan sebagainya. Karena memang di luar nalar segala sesuatu, tapi ternyata dia mampu dan banyak orang-orang yang kemampuannya luar biasa justru Allah kasih hidayah dibanding orang-orang yang punya kemampuan banyak mendapatkan orang ya sudah luar biasa gitu ya tapi di bawah kemampuan orang-orang yang Allah kasih kepada hatinya iltizam ya kekuatan iman keyakinan iman di dalam hatinya tentang perintah-perintah itu nah oleh karena itu marilah kita tetap menjaga ya perintah-perintah itu dan meyakini perintah-perintah itu bahwa setiap perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan uh, tidak berlaku pada saat ini ia tetap berlaku ia tetap berlaku rajam dan sebagainya ia tetap berlaku tetapi untuk saat ini belum terlaksana bukan bukanlah kita menghapus itu bukan kita tidak menghapus itu tidak boleh tidak meyakini juga tidak boleh kita meyakini semuanya adalah perintah Allah ada rajam dan sebagainya, kalau tidak meyakini oh itu rajam masa dulu, masa Rasulullah enggak, nah, begitu. semuanya tetap berjalan, hanya saja eh, belum ada waktu timingnya eh, para ulama dan pemimpin-pemimpin kita belum masuk ranah itu, kalau di Aceh dan sebagainya kan, di Aceh misalkan sekarang sudah mencoba untuk menggunakan itu alam ya, itu sudah <tuh> regulasi di sana, nah oleh karena itu kita eh, ditetap berusaha untuk melaksanakan keimanan keislaman sesuai kemampuan. Tetap sebagaimana ayatnya la yukallifun nafsan illa usha. Tetap sesuai kemampuan masing-masing, tetap sesuai dengan <tuh> uh, strategi masing-masing. Kita buat strategi-strategi uh, dalam keislaman ini. Jangan sampai kita tidak memiliki strategi bagaimana anak ini supaya anak kita bisa baca Al-Qur'an, bagaimana anak kita tetap sekolahnya baik, ya kan? Tetapi dia seorang muslim gitu. Itu harus. Bagaimana anak kita ketika ingin beri dokter, tapi dia dokter, tetapi dia dokter yang paham Al Islam. Itu yang kita inginkan. Ya. Jangan sampai tidak ada strategi-strategi kita dalam keluarga kita untuk mengaplikasikan Al Islam. Kita harus ya, mengaplikasikan itu semua. Jangan sampai eh, kena oleh pemikiran-pemikiran yang tadi saya katakan Yahudi saja dulu sudah tidak bisa kita terima, itu ya. Apalagi sekarang pemikiran-pemikiran yang Al-Islam sendiri dengan banyak pemikiran-pemikiran yang uh, selalu uh, hadir di mata kita, di hadapan kita, memutarbalikan Al-Islam. Wallahu alhamdulillah, saya tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan uh, ke depan bisa uh, disampaikan lagi oleh Ustaz Abbas tentang ayat ini bisa lebih dalam sebagainya, bisa digali lebih dalam lagi. Uh, beliau yang uh, guru saya juga beri yang mungkin uh, lebih dalam ilmunya dan saya uh, hanya sebatas badalan anhu ya kalau namanya pengganti itu jelas ya itu selalu uh, ya kalau muridnya gitu dimana Mas begitu oleh karena itu mohon maaf sekali lagi dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan kita dan apa yang saya sampaikan juga mudah-mudahan yang salah Allah maafkan dan yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu s.w.t kalau tidak ada yang didiskusikan tidak ada yang ini mungkin eh, itu saja dan yang hadir juga hari ini kalau kata Ustadz ya kalau nggak datang katanya sayang katanya nggak hadiah. ya sebelah saya, saya, saya mau tasik tadi bilang tadi ya udah katanya sebentar aja ke sana ya saya biasanya kalau Sabtu Minggu juga keluar kota gitu ya, karena kerjaan saya banyak eh, pembangunan-pembangunan bantuan-bantuan Timur Tengah di luar kota. Ada di Garut dan sebagainya. Seperti itu. Nah itu saja mungkin karena waktu dan saya juga mau izin kita cukup untuk. Ya, kita tutup dengan doa kafat majlis Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.